bagiannya nilainya satu ibu juga bagiannya nilainya satu ya kan karena e, sudah pas ya kan ini perlu pentasehan ga ini perlu pentas Lalu Pengumuman terakhir mungkin dari pewaris pertama namun ada perbedaan dalam hal jauh dekatnya nasab